Hvorfor Assalamualaikum. Pertis yang satu ini dari kota Udang, Sidoarjo. Cantik suaranya merdu lagi. Siapa dia kalau bukan? Alala Widi Yupalaba. Selamat sore, Irmis. Lagi ini spesial buat ibu-ibu yang di depan. Sengduwe Bojokala Sengbondi. Banyak penggemarnya yang punya suara merdu tentunya. Ada Irmis, juga ada Ramayana, juga ada Mike Prosoting, Keri Mahesa Jumalapa. Selamat siang semuanya, Irmis. Kita berjalan lagi dari Jumalapa, yuk. Luka pagai kado perkami nanmu yeah. kasih selamat siang semuanya